Perlu susah untuk menemukan Orang susah Tiap kali kita berjalan Tampak ada banyak orang Yang sedang menenggadahkan tangan Berharap Sebuah pemberian Memang Ada yang tak sungguh-sungguh Karena mereka menipu Tapi tak sedikit Memang mereka orang tak beruntung dalam kehidupannya Karena itulah mereka Yang tak punya apa-apa ...mau kerja tidak berdaya. Anggota tubuh tak memadai... ...sementara anggota keluarga... ...tak ada yang mengurusnya. Situasi hidup membuatnya terpojok. Tangan menengadah... ...mengharapkan pertolongan. Kadang kita liwat dan merasa... ...ini hanya mengganggu kenyamanan. Tapi pernahkah kita pikirkan... ...apalah sulitnya merogoh pundi-pundi... ...menemukan... Uang yang bisa kita bagi Anda berkorban Sudah barang tentu Kenyamanan berjalan terganggu Anda berkorban Sudah barang tentu Karena harus menginvestasi Walaupun sedikit waktu Anda berkorban Tambah lagi Karena harus merogoh pundi-pundi Mengeluarkan rupiah untuk menolong yang susah Anda berkorban Sudah pasti Tapi awas Jangan kecewa Karena orang yang mau berkorban dan dalam memikirkan sesamanya Mereka akan menjadi orang yang lapang dada Hidupnya penuh kehangatan dan bahagia Jalani, melakoni Sehingga sungguh-sungguh semuanya boleh menjadi satu ketenangan Kebahagiaan Oleh karena itu Belajarlah merogoh bundi-bundi Berbagi dengan mereka yang tak memiliki Belajarlah meluangkan waktu terganggu di perjalanan, tapi nyaman di perasaan. Pengorbanan memang selalu memberi nuansa kebahagiaan. Anda ingin bahagia, berlatihlah berkorban dan jangan pernah berhenti memikirkannya. Bersama saya, Bigman Sirait.